Tapi apapun itu, kita-kita ini juga membantu secara fikih dalam menafsirkan itu Bahwa ketika beliau dekat dengan Umarok Tidak untuk khadu nafsi, tidak untuk jam ilmal Tidak untuk menang-menangan, tidak untuk jam ilmal Tapi untuk limas sahatil amah, untuk kemaslahatan apa bersama untuk umum Apalagi tadi saya dengar sendiri dari Habib Bidin Nanti ketika Habib Jafar jadi ikon di makam Peloso Juga keluarga ada minta tadi Ternyata tidak minta itu ya memang Ya memang kita sudah dilatih untuk ikhlas itu. Jadi saya sering baca di kitab-kitab Awalu hadad din al-iqlam Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan Sehingga Rasulullah ketika rawa dawi guha khiro Beliau pertama itu naik gunung sofa terus memaklumatkan Memaklumatkan kalau beliau itu Nabi dengan semangat asyhadu Allah ilahi ilallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah Nah Habib Jafar dengan segala keterkenalan majidutnya Beliau menghentikan itu mesti diulang-ulang Syahadat wali-wali yang sudah kakundut Mungkin kalau anda dengarkan itu mungkin biasa Mungkin karena tidak wali itu yang jelas itu Kedua ada ahli fakih Tapi kita-kita yang ahli fakih itu mengerti Wali-wali sudah kakundut kalau tidak disebut lagi ya lupa Apalagi artis Cuma Habib Jafar caranya seperti itu Beliau sering memberi hadiah fatihah Karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh. Film sampai yang di luar negeri juga hafal. Tapi wali-wali sudah kapudu hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu itu ada filosofinya. Itu yang gak wali pasti gak faham. Yang gak wali-faham yang gak faham. Malah, malah gerem kadang. Di bulan Belenium maksudnya. Ini Jadi, serabakat soleh lah. Yang seperti ini semoga tobat ya. Jadi itu ada ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga diulang-ulang. Jadi saya beberapa kali Dengerin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Bahlil, terus terakhir dengan saya di sini kenangan saya itu harus dipekahkan. Ketika beliau kesini biasanya jadi kawal dari Mapolda, dari Mapolda kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Stutongto jadi jadi semua itu harus difakihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi menyurati raja-raja itu ila maliki Kaisar, ila malikir Rom, ila Kaisar. Itu kata ulama-ulama, Nabi itu ngakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil malik, dipanggil apa? raja. Artinya Nabi ge kersa ngakui eksistensi hukum yang sedang apa? yang sedang berlaku. Ya tentu tidak yang tidak yuholif ya tidak e, bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan Kapolri, Presiden atau dekat dengan Umroh, jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahawa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa? Umroh. Dan itu yang diikhiay seperti itu al ulama, wal Umroh tahu